Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu Wataala, karena memang Ia telah memerintahkan kita untuk memujinya, dan juga dengan pujian ini segala kebutuhan kita akan terpenuhi. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah telah perintahkan untuk kita lakukan dan laksanakan dan jadikan sebagai ibadah untuk kita. Melainkan bahasan kita milahkan Muslim dan masih membahas adab sesama Muslim Dan kita sudah membahas sampai poin ketiga ya Kalau poin pertama mengucapkan salam kepadanya saat berjumpa dan sudah panjang lebar kita rincikan tentang Makna daripada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian yang kedua kita juga sudah membahas tentang mentashmidnya Kalau dia bersin Alhamdulillah kita mengatakan Ya Alhamdulillah dan sudah panjang lebar kita jelaskan manfaat-manfaat semua itu yang ketiga menjenguknya bila dia sakit dan sudah kita sebutkan beberapa jenis doa yang dianjurkan dibaca pada saat sedang menjenguk seorang muslim yang sedang sakit dan saya sudah ingatkan agar teman-teman kembali ke buku doa dan rukiah perbuatan Pustaka Ibnu Umar harganya antara 6.000, 7.000, 5.000 sampai 10.000 rupiah maksimal itu selalu dikantongin dan dipakai, baca Meminta pertolongan dan pelindungan kepada Allah Dengan dua-dua yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu ala alihi Dan kita masuk malam ini Poin keempat Hak seorang Muslim Atau hak Muslim terhadap Muslim yang lain Mengurusi jenazahnya Bila ia meninggal Dan ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu ala alihi Dalam hadis yang sudah kena disebutkan sebelumnya Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim Hak Muslimi atas Muslimi lima: rasa salam, ugiadau mering, adibahul janaz, uajabat uda'wa, utschmitul aatish. Hak seorang Muslim terhadap Muslim lainnya ada lima: menjawab salamnya, kemudian menjenguk kalau dia sakit dan sudah pernah saya jelaskan ini, menjenguk orang sakit tidak harus orang yang dikenal ya, boleh juga bahkan termasuk. Ya, bagian daripada syiar kita kalau kita menjenguk siapa pun saja muslim yang tidak yang, yang sedang sakit tidak harus dia orang yang kita kenal ya sebagian ulama di Saudi bahkan meloongkan waktu untuk mendatangi rumah-rumah sakit dan menyabarkan mendoakan uh, seluruh orang-orang yang sedang sakit itu kemudian juga yang ketiga adalah ittibaul janaziz ini uh, mengantar jenazahnya dan yang keempat, menerima, memenuhi undangannya dan mendoakan rahmat bagi orang yang bersin. Saksi bahasan kita adalah itibaul jenaz. Mengikuti jenazahnya. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya, yang dimaksud dengan mengikuti jenazahnya adalah rentetan mengurus jenazahnya. Jadi termasuk sunnah Nabi SAW, teman-teman sekalian, kita belajar bagaimana cara mengurus jenazah. Seperti memandikan, mengkafani, ya. Dan termasuk hal yang sangat besar sekali pahalanya Dan ini beberapa teman-teman di daerah Sidoarjo uh, Membahasakan ke saya Pada saya serta beri akbar di sana, sangat bagus Jadi mereka yang sudah paham sunnah ini Mereka mempelajari tata cara ngurus jenazah Bagaimana memandikan, membersihkan tubuhnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW uh, Termasuk dengan uh, hiya, uh, apa namanya, uh, uh, sesuatu yang memang disunnahkan Seperti memandikan dengan doa bidarah lah segala yang berhubungan dengan masalah jenazah itu, mana mereka meninggalkan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian tentu ini ditawarkan kepada keluarga yang sedang sedih secara gratis. Semua ikhwah kumpul yang sudah mengikuti pengajian-pengajian sunnah ini kemudian mereka menawarkan jasa ini kepada keluarga mayit. Mereka tinggal terima mayitnya sudah selesai, mandikan, dikrafani, kemudian juga sampai siap disolatin sampai mereka pun yang menjadi Orang-orang yang di saat pertama mengantar jenazah tersebut dan memakamkannya, ini termasuk hak muslim. Ini termasuk hak muslim. Ya. Kalau kita meninggalkan poin ini, maka dipastikan akan ada hal-hal yang sangat uh, menyimpang dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah menyaksikan sendiri di daerah Makassar, tapi sampai sekarang terus-terusan saya tidak tahu apa sebabnya jenazah itu kalau mau diturunkan ke liang lahat itu harus disentak dulu beberapa kali. Ya. Entah apa alasannya Kenapa harus disentak jenazahnya Itu dengan sangat keras digoyang Kemudian setelah itu baru dikeluarkan dari gerandahnya Baru dimasukkan ke liang lahatnya <tuh> Tidak pernah ada sunnah Nabi SAW seperti ini Termasuk juga masalah Orang azan di kuburan Jenazahnya dibuka kain kafannya Baru suruh anaknya atau kerabatnya azanin di kupingnya Dari mana ini Pernah ada sunnah Nabi SAW seperti ini <tuh> Tak pernah Nabi SAW azani teringannya Hamzah, Rasulullah Anhu Musab. Tak pernah ada riwayat ditunggil kepada kita. Di antar jenazah dimakamkan dimasukkan lihat, lalu Nabi SAW mengatakan setelah ditutup tidak diazani tidak apa beliau mengatakan udhu li aqim fa inna hulana yusal doakan saudara kalian ini karena sekarang dia akan ditanya oleh Malaikat, Setelah ditutup baru disuruh semua doakan. Itu sunnah Nabi SAW. Saya pernah mengantar, e, mengurus sendiri jenazah mertua saya Di Jawa Timur pada saat itu Kemudian e, Saya bawa dari kamar Dari rumah sakit Kemudian sampai ke rumah keluarganya Di daerah pelosok sekali di Jawa Timur Kemudian e, Saya mandikan Kemudian urus kafannya sendiri Saya ajak adik, adik ipar saya Laki-laki kebetulan ayo saya suruh kerja sekalian Biar dia tahu caranya Beberapa saudara kerabat laki-laki juga Biar tahu Kemudian setelah itu saya coba terapkan sunnah Nabi SAW Subhanallah saya waktu itu tidak tahu Kalau di sekitar lokasi di situ Sebenarnya banyak sekali orang-orang yang Tidak mengikuti, belum mengikuti Bukan tidak mengikuti, belum mengikuti sunnah Nabi SAW Dalam masalahnya, sehingga ritual mereka Berbeda-beda, setiap kampung Beda-beda, ritual ngurus jenazahnya Dengan hikmah Allah Saya tidak tahu waktu itu bagaimana Ada di antara mereka yang sempat hadir Kemudian juga pada saat pengurusan jenazah Pada saat diurus Pada saat disolati di masjid memang diminta saya sendiri yang pandu maka saya sholatin jenazah kemudian setelah uh, saya ajarkan tata cara sholat jenazah lalu sholat jenazah, habis sholat jenazah kemudian kita pikul ke kuburan. tidak lagi pada saat itu pemberian kesaksian secara khusus gitu kan? Nah, kan kita di Indonesia biasa dilakukan kesaksian-kesaksian kan? jadi datang jenazah lalu dikatakan saksikanlah kalau dia adalah orang baik nah, ini dari mana sunnahnya ini yang ada dalam hadis sahih adalah Pernah ada jenazah lewat, kemudian Para sahabat berkata Orang ini baik Kata Nabi SAW Wajabat, terjadi itu karena kalian saksi-saksi Allah di muka bumi Ada lagi orang lewat buruk Menurut sahabat, mereka mengatakan Orang ini buruk begini dan begitu Kata Nabi SAW, wajabat Terjadi itu, karena kalian Saksi-saksi Allah di muka bumi Janganlah kalian sebutkan keburukan-keburukan orang mati diantara kalian. Kata Nabi S.A.W. itu pesannya. Tapi orang jenazah yang sudah disolatin lalu dikatakan saksikan dia adalah orang baik. Eh, dari mana sunnahnya? Gitu ya? Ini akhirnya ada orang yang hadir baik, saksikan, biar tidak kenal. Nah, kalau orang ini betul kalau baik, kalau orang tidak baik gimana? Antum ikut saksi hari kiamat. tuh, Memberikan kesaksian. Gitu ya? Contoh saja. Kerana kebanyakan kita memikirkan, berfikir ini adalah kebaikan, yang penting baik lakukan. Tidak seperti itu saudara, kita punya syariat. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan caranya. Gitu kan. Jangan lagi dipelintir perkataan saya ini. Ya. Kalau orang yang tetap mau ishadu-ishadu, ya silakan lakukan, Silakan. Saya tidak larang, saya juga tidak hardik. Saya cuma mengatakan ini tidak pernah ada sunnahnya. Tapi kalau ada dalilnya, sudah silakan anda lakukan. Gitu kan. Tapi ini belum pernah kita dengarkan Hamzah, Mus'ab, Sahabat-sahabat. Tapi banyak yang mati di hadapan Nabi SAW. So tidak pernah ada azan di kuburannya, tidak pernah diberikan kesaksian pada saat mati, ditunjuk-tunjuk gitu kan? Tidak, nggak pernah ada itu. Ini contohnya ya. Ishhadu bi anhaa min ahlil khair. Cuma teriak khair. Apanya khair ini? Gitu. Ini mestinya harus lebih hati-hati ya. Allahumma, ya. jangan tersinggung ya yang tersinggung Jadi ini saya sampaikan Seperti itu contohnya Kemudian pada saat turun di kuburan Saya mertua saya Saya turunkan sendiri Saya ajak turun Mereka semua perhatikan Saya tidak tahu Kalau di sekitar situ Ada beberapa teman-teman kiai gitu kan Kemudian diturunkan jenazahnya Tidak diazankan Kadang-kadang juga ada yang Mengajak ngomong jenazah Dia pakai kertas Pakai bahasa Arab Saya saksikan sendiri Ada salah satu turunan Arab Yang Imam Masjid Kemudian dia baca dan saya ngerti apa yang diucapkan itu. Ini bukan di kasus mertua saya, pernah ada kejadian yang lain. Saya kasih contoh kemudian dia bacain nama dia. Hai fulan bin fulan, kalau sebentar lagi mereka datang tanya kamu siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau datang tanya siapa nabimu, katakan Muhammad. Apa agamamu Islam. Gimana caranya mayit bisa dengar nih? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim innaka la tusmi'u fil qubur. Hai Muhammad, kau enggak akan bisa memperdengarkan apapun bagi orang yang Dikubur kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bicara dengan para jenazah orang-orang kafir di Badar ini mujizat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu kan? Yang beliau mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan, buancamkan buat kalian? Sesungguhnya saya sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan buat saya. Kata Umar, gelarnya Rasulullah. Ah mereka mati, bagaimana mereka bisa dengar? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hai Umar, mereka lebih mendengar saya daripada kamu mendengar saya. Ini mukjizat kata ulama mukjizat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semuanya orang. Bagaimana caranya kita ajak ngomong mau diajarin biar juga diajarin kalau dia orang tidak benar tidak bakal bisa jawab tidak diajarin dun tidak diajarin juga tetap bisa jawab kalau memang dia orang mukmin itu kan. Kena ada hadis Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau dia orang mukmin Maka dia akan mudah menjawab pertanyaan malaikat sesuai dengan firman Allah yusabitulillahuladina amal bilkaulithabit bilhaithidunia wa filakhirah Allah akan menetapkan tulisan orang-orang yang beriman ya. di dunia kalau ditanya kenapa kamu solat kenapa kamu begini kenapa kamu begitu dia bisa jawab. Karena dia belajar ilmu syari dia bisa jawab. Oh saya solat karena ini. Oh saya puasa karena ini. Dan di akhirat kata ulama tabsiir maksudnya adalah di kuburan salah satunya adalah pertanyaan malaikat dia bisa jawab dengan sendirinya mau dia ngerti enggak ngerti bahasa Arab atau bahasa yang lain intinya dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat itu. Jadi ini yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian setelah itu pada saat selesai ditutup kuburannya lalu kemudian saya berceramah pada saat saya pribadi saya ceramah. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari juga pernah beliau mengubur jenazah salah satu sahabat kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam berceramah menyampaikan tentang proses keluarnya ruh kalau orang beriman mudah itu kan? Datang tiga malaikat Pernah saya sampaikan riwayat itu Tiga malaikat, dua malaikat rahmat di kiri kanannya Membawa kain kafan dari surga Malaikatmu dibunuh ubun kepalanya akan mengatakan Hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu Lalu ruhnya keluar lebih cepat daripada air dari mulut kendi Dibungkus oleh kain, kain kafan dari surga oleh malaikat rahmat di kiri kanannya Dibawa ke langit gitu kan? Kemudian semua malaikat di langit berharap ruh itu lewat di sisinya kena mengeluarkan bau lebih wangi dari bau kasturi Kemudian terdengar suara dari langit Allah mengatakan catatkan hamba hambaku ini termasuk penghuni surga kembalikan dari dunia karena di sana saya ciptakan di sana pula saya akan bangkitkan diantar ruhnya bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya kemudian setelah itu datang tiga langkah mereka jalan ya pertama satu dua sampai tiga langkah masih bisa si mayit mendengarkan suara jejak kaki mereka. Setelah itu sudah tidak lagi. Lalu tanya malaikat pendudukannya tanya siapa Tuhanmu siapa Nabi apa kitabmu maka kalau dia orang beriman dia akan jawab dengan mudah kata Nabi Sosan. Dia akan jawab dengan mudah. Bahwasanya Tuhanku Allah Nabi kum Muhammad kitab Quran. Lalu dibukakan baginya pintu neraka. Dia ketakutan melihat azab itu. Karena siksaan orang teriakan dan seterusnya. Lalu kata malaikat lihat dari apa Allah selamatkan dirimu karena kau beriman dan beramal soleh enggak jadi masuk sini ditutup pintu neraka dibuka pintu surga ada yang da yang permadani hias dan perhiasan segala macam fasilitas dia kagum kata malaikat ini tempat kau sekarang maka dia pun berdoa mengatakan ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surga. Lalu datang di sebelahnya orang yang tampan, orang yang wangi, orang yang bersih. Duduk di sebelahnya, lalu dia kagum. Dia mengatakan, siapa kamu ini? sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, aku amal salim yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu terdengar suara dari langit. Allah mengatakan, bentangkan kuburan hambaku di seluas pandangan matanya. Dan bukakanlah jalan ke surganya setiap pagi dan petang. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Kata Nabi SAW, sebaliknya kalau orang kafir atau orang fasik. Muslih masih banyak dosanya namanya fasik. Akan datang tiga malaikat, malaikat Azab di kiri kanannya membawakan kafan dari neraka. Satu di ubun ubun kepalanya malaikat mod yang mengatakan, Hai jiwa yang busuk, Hai jiwa yang busuk keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya nggak mau keluar. Kata Nabi Sosal Lalu malaikat memaksa keluar dengan cara paksa. Akhirnya ditarik dengan cara paksa sampai seperti ibaratnya bulu domba yang dibasahkan lalu dililitkan di pohon berdui dan ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Seperti itulah ditariknya. Maka kemudian dibungkus dengan kain dari neraka lalu dibawa ke langit, baru tiba di langit pertama sudah ditolak oleh para malaikat karena ruh itu mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Wa nauzubillah. Lalu terdengar suara dari langit mengatakan, "Catatkan hamba-Ku itu termasuk penghuni neraka. Kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan." Diantarlah oleh bersamaan dengan orang-orang antar jenazahnya juga ruhnya diantar ke sana. Setelah itu, tiga langkah dia masih mendengar suara langsung dalam mereka, setelah itu tidak dengar lagi lalu malaikat mendudukkan dia mengatakan, Ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, dia tidak bisa menjawab. Dia hanya mengatakan ah ah indama akulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya enggak tahu, saya cuma ikut ikut dulu orang bilang apa. Kemudian dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayang permadani, dia kagum. Lalu malaikat mengatakan, "Lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu bisa masuk sini sebenarnya. Kamu yang enggak mau." Ditutup, dibuka pintu neraka, siksaan yang menyakitkan, teriakan-teriakan, histeri dan seterusnya. Maka kemudian malaikat mengatakan ini tempat kau sekarang Lalu dia berdoa kepada Allah Ya Allah jangan kau cepatkan waktu Karena aku tidak ingin masuk ke dalam neraka Datang di sebelahnya orang yang buruk Tampangnya, bau badannya enggak enak Sampai jenazah ini mengatakan Siapa kamu ini sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu Pergi dari saya Maka orang itu mengatakan saya amal burukmu Yang akan menemani kau sampai hari kiamat Maka jadi pada saat itu Allah mengutus malaikat yang tidak punya penlihatan dan pendengaran yang membawa sebuah besi kalau kalau seluruh jin dan manusia bersepakat untuk membalikkannya mereka tidak akan mampu lalu dihantamkan ke orang ini sampai dia hancur dalam riwayat lain dikatakan kedua dinding kuburannya akan menjepit tubuhnya sampai seperti ini tulang rusuknya lalu dikembalikan lagi ulama hadis menggabungkan dua riwayat sambil mengatakan pada saat itu jadilah kuburannya taman dari taman surga sebagaimana sabda nabi saw jadi ini sebenarnya yang Nabi sampaikan pada saat setelah mengubur jenazah sahabat. Jadi disunnahkan untuk setiap dai, setiap ustaz, imam, ya, itu pada saat setelah mengubur, mengubur jenazah, itu dia ceramah, mengingatkan orang masalah kematian, prosesi ruh, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikerjakan. Setelah itu, kita sampaikan kalau ada yang punya utang, silakan bisa diselesaikan boleh kami membuka rumah kami untuk takziah selama tiga hari itu yang saya sampaikan pada saat itu. Kami membuka rumah kami untuk takziah dan takziah itu adalah meringankan beban keluarga si mayit. Kita ringankan bukan untuk mayit. Kalau mayit dari pertama dia hembuskan nafasnya mati sampai kita hembuskan nafas kita, selalu kita doakan dia. Selalu kita sedekah buat dia. Enggak rugumannya semata takziah. Takziah itu meringankan beban keluarga mayit. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh kita bawa makanan, kita doain, kita sabarkan, dan tidak lebih dari tiga hari yang Nabi Shallallam kerjakan. Para saudara tuh Subhanallah di rumah ini, di rumah mertua saya sendiri saya saksikan baris. Saya cuma lakukan seperti sunnah Nabi Shallallam saja. Ternyata banyak orang datang tetangga-tetangga pada nanya, ngobrol, dan keluarga mertua saya sendiri memberikan kesaksian mengatakan belum pernah kami ha ha merasakan kematian seperti ini. Artinya. Tidak ada sesuatu yang membuat kami beban Harus siapkan makan dan minum buat tamu Misalnya Yang kita ada adalah orang datang doain orang pergi Kadang-kadang orang tidak duduk malam gitu kan? Orang doakan pergi sudah selesai Dan Nabi SAW memang kerjakan itu sampai berulang kali Beliau datang dalam satu hari di rumah azza atau di rumah ta'ziah itu gitu kan? Seperti itulah sunnah Nabi SAW Dan akhirnya banyak yang datang Akhirnya kami diskusi-diskusi ringan Tentang beberapa hukum agama dan Alhamdulillah Setelah tiga hari kami kembali ke daerah Surabaya Dan akhirnya saya kembali ke Jakarta tapi saya melihat ini adalah hal yang mestinya dikuasain dan diketahui kaum muslimin, gitu kan? Sehingga tidak ada bunga-bunganya, tidak ada tambahan-tambahan yang akhirnya membuat keluar dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lainnya termasuk teman-teman sekalian adalah hak muslim terhadap muslim yang lainnya. Kalau misalnya seseorang diantara kita mampir ke masjid dan kita lihat ada jenazah, maka ikut sholat. Jangan ya, gak sholat teman-teman sekarang Ikut sholat Jadi sholatin walaupun tidak dikenal Karena kata Nabi SAW Siapa yang mensolati jenazah Dia akan dapat satu kirot Satu gunung pahala Ada seorang sahabat bertanya ya Rasulullah Bagaimana nilainya satu kirot itu Kata Nabi SAW seperti gunung Uhud Gunung Uhud itu tiga kilometer Lalu siapa yang mengantar jenazah Sampai selesai dimakamkan Maka ya, Dia akan mendapatkan satu kirot lagi kalau oh, kita bisa lawangkan waktu, Alhamdulillah, gitu kan? Ada jenazah kita keluar dari masjid atau pas lagi mau ke kantor atau masih ada waktu lawang, ada lagi diantar kita ikut saja ke kuburan. Sebentar dapat satu gunung pahala. Kecuali darurat lagi memang tidak ada, tidak bisa itu lain, gitu kan? Dan ini saya harapkan teman-teman Jadi pengurus masjid bisa menguasai masalah seperti ini sehingga memang bisa memberikan khidmah kepada masyarakat di sekitar masjid sesuai dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, melaksanakan tuntunan sumpahnya Bila ia bersumpah kepadanya Dengan sesuatu yang tidak ada pelanggaran di dalamnya Agar ia tidak melanggar sumpahnya Jadi kalau misalnya ada seorang muslim mengatakan Saya minta atas nama Allah, datanglah kunjungi saya misal dia minta temannya ziarah ke dia Tentu ini ziarah yang tidak ada pelanggaran agama ya Kalau seorang perempuan bilang sama laki-laki, gak boleh yang bukan mahram, demi Allah datang ke apartemen saya hmm? Ada hubungannya Kecuali kalau memang mahramnya, ibunya, tantenya Orang menggunakan, intinya Kalau ada seorang muslim bersumpah atas nama Allah Berharap sesuatu dari kita, maka mudahkanlah mudahkan. Bahkan Imam Az Zahbi rahimahullah Memasukkan dalam salah satu kategori dosa besar Kalau ada seorang muslim Yang saudaranya sudah sumpah atas nama Allah Di hadapan matanya, dia masih menolak bagi beliau, beliau menyebutkan di salah satu bagian dosa besar, kalau ada orang mengatakan, demi Allah begini. Lalu ditolak sama dia, menggunakan nama Allah. Itu enggak boleh. Kitanya enggak boleh nolak. Sudah selesai. Dia dusta urusannya sama Allah. Dia pakai namanya Allah. Allah setiap saat bisa putusin urat sarafnya kok kalau dia bohong, gitu kan. Ya, sudahlah urusan dia sama Allah. Sudah selesai. Tapi kalau kita jaga jarak kerana orang ini buruk, itu hak kita juga. Boleh. Tapi sumpah ini penting. Ini dimaksud dengan kita memenuhi tuntunan atau melaksanakan tuntunan sumpahnya hal ini berdasarkan ucapan Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menjemuk yang sakit mengantar jenazah Mentashmid yang bersin melaksanakan tuntunan sumpah menolong yang teraniaya memenuhi undangan dan menyebar salam tentu di sini di Indonesia saya ini jarang sekali ya ada ada aplikasi ini tapi di Saudi saya temukan itu sudah biasa sekali kami dulu waktu masih mahasiswa teman-teman kami ya masyaallah dari orang-orang Ansar, memang orang penduduk Madinah asli Yang mereka keturunan dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam memang luar biasa mereka itu luar biasa kadang-kadang -kadang datang ke kampus ya bilang sama saya sama teman-teman saya berta saya minta atas sama Allah kalian malam ini makan malam di rumah saya dia minta diundang kita makan ke rumahnya dan bukan main-main datang ke rumahnya itu disembelihkan kambing disambut di luar biasa gitu jadi ikram tamunya luar biasa. Nah, ini salah satu contoh bagaimana aplikasi sumpah itu. Atau misal ada orang temannya terlilit utang, lalu dia mau lunasi utang temannya. Dia mengatakan demi Allah ambillah. Saya mau lunasi utang kamu. Sudah, ambil, lunasi utang. Orang mau cari pahala gitu kan. Demi Allah biarkan saya membawa ini, misal. Itu kita membebaskan dia dari sumpahnya. Atau kita memenuhi tuntunan sumpahnya itu adalah bagian dari hak seorang muslim Biarkan saya membawa Demi Allah begini, demi Allah begini Dia bersumpah tapi pada hal-hal yang tidak ada pelanggaran agama di sini Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi Kaidanya Yang keenam Menasihatinya dengan suatu nasihat bila ia meminta nasihat Yakni dengan menjelaskan kepadanya apa yang dipandangnya baik atau benar Dalam perkara yang dimaksud jadi teman-teman sekalian Di antara sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kita selalu minta nasihat Bermusyawarah teman-teman Jangan hidup sendiri Jangan eksklusif Termasuk sunnah Nabi SAW Nabi seorang Nabi loh ya Allah berfirman dalam Al-Quran Audhu billahi minasyaitan rajim Wasya'awirhum fil amr Allah bilang Hai Muhammad Ajak tu teman-temanmu sahabatmu bermusyawarah Padahal Nabi SAW Bapak tu wahyu dari langit loh Jelas-jelas panduannya kita manusia biasa, beliau luar biasa Dikasih langsung dari oleh Allah Wahyu turun, apapun ada orang bertanya Wahyu turun, sampaikan jawabannya Berapa kali pendeta Yahudi masuk Islam Gara-gara pertanyaan dilempar kepada Nabi SAW Kisah tentang ashabul kahfi Kisah tentang makanan ahli surga Sampai akhirnya masuk Islamnya Seperti Abdullah bin Salam, pendeta Yahudi Gara-gara pertanyaan dilempar Nabi SAW dapat panduan langsung Tapi tetap disuruh bermusyawarah dengan para Sahabat Padahal hal-hal yang sifatnya duniawi Enggak, belum ada wahyu turun Ikhtiar Nabi SAW sebagai manusia Disuruh bermusyawarah dengan para sahabat Minta nasihat teman-teman sekalian Kepada ahlinya, orang yang bijak gitu. Kita mau kuliah Jurusan tertentu misalnya teman-teman mahasiswa Cari orang-orang yang bijak, orang dewasa Saya ini Mau masuk ke bidang ini, menurut anda bagaimana Minta nasihatnya, kumpulkan beberapa nasihat Itu, itu penting sekali, bagus sekali gitu. Mungkin dari sekian banyak orang yang berikan Nasihat kepada kita, kita akan mengambil Yang terbaiknya, gitu ya Mau menikah, mau bekerja Mau memulai usaha Selalu bermusyawarah, selalu minta nasihat Nah, Kalau ada orang muslim yang mengatakan Tolong nasihatin saya Apa saran anda Di sini haknya dia, kita harus memberikan Jawaban, asal kita punya Ilmunya di bidang itu ya. Jadi Kalau kita tidak ada ilmu, maaf saya tidak ada ilmu di situ Saya tidak tahu bidang kuliah Anda mau masuk ini, fakultas ini saya tidak tahu Jurusannya saya tidak mengerti gitu kan? Mungkin bisa tanya orang yang lebih tahu Atau kalau mau menikah saya tidak tahu keluarga itu, saya tidak mengerti tapi kalau kita bisa kita tahu, oh ya, yes, tahu saya itu orang baik, silahkan nikahin, melangkahlah dan seterusnya. Kita berikan saran, gitu ya. itu haknya dia, haknya dia. Termasuk dalam masalah ini adalah kalau seorang muslim sedang melakukan perbuatan salah di hadapan mata kita, nggak boleh didiamkan teman-teman sekalian. Datang salaman, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh tanya, ya, maaf tadi saya lihat sub solatnya seperti ini, maaf tadi saya lihat seperti ini ada yang saya tahu ada hadis nabi begini dan tersinggung ya saya sampaikan saja sebagai nasihat itu haknya dia enggak ya, boleh kita diamkan hati-hati ya. dengan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang melihat seseorang berbuat kemungkaran di depan matanya dia tahu dia lihat itu kemudian dia tidak memungkirinya sementara dia punya ilmunya mesti dia ingatkan dia diamkan saja sudahlah urusan dia gitu kan gak mau salah mau benar terserah gitu kan maka orang itu akan datang hari kiamat menceki lehernya menceki orang yang melihatnya dan di depan Allah dan berkata ya Allah orang ini dia saya berbuat mungkar dan dia tidak luruskan sekarang saya tuntut kan rugi kita kalau dituntut di akhirat lebih baik di dunia kita selesaikan dan tidak ada ruginya teman-teman Syaitan pasti besar-besarkan masalah nanti dia marah nanti dia enggak terima enggak. saya berapa kali praktekin alhamdulillah orang terima gitu kan Terlebih lagi kalau teman-teman mungkin merasa kurang ilmunya Dan bisa mendapatkan buku-buku saku ya Seperti buku sifat sholat nabi, sifat udu Kan murah, 10.000 rupiah harga gorengan itu Hah? Beli 3, 4, 30.000 kantongin Masuk masjid, wakafin buat masjid Ada orang salah datang salamat nih ada buku siapa tahu bermanfaat Gak ada orang dikasih hadiah nolak gitu Hah? Orang semua kalau hadiah biar murah itu orang terima saja Senang gitu kan kasih hadiah buku, dan kita kalau kasih hadiah buku teman-teman, lebih penting daripada kasih pakaian, daripada kita kasih makanan karena itu ilmu, sekali dia baca sekali dia tahu, seumur hidup dia jadi panduan kan tidak dengan makanan yang dia makan terus selesai pada saat itu selalu kantongin buku-buku agama yang kita rasa bermanfaat, yang kira-kira fokuslah, bulan ini masalah sholat saya mau perbaikin setiap ada kesempatan sholat di masjid-masjid mesjid masjid kita masuk, bawa, oh hari ini saya mau 5 waktu sholat, saya mau sholat di 5 masjid yang berbeda, bawa 5 buku satu buku wakafin di situ datang ke Marbot ini saya Wahkafin ya. siapa tuh bermanfaat orang mau baca misalnya, baik, alhamdulillah abalnya kalau ada kelebihan rezeki bisa kita beli banyak, bisa hubungin penerbitnya dapat diskon yang besar misalnya, kemudian kita bagi-bagiin setiap hari kita bagi berapa puluh sepuluh buku dua puluh buku itu besar sekali manfaatnya besar sekali manfaatnya, kan kita memberikan ilmu kepada orang. Ini termasuk hak yang berhubungan dengan masalah menasehati, menguruskan, nah, jangan diamkan ya masuk dalam masalah rumah tangga juga begitu suami istri jangan karena cinta pasangan kemudian kita nggak mau luruskan kesalahannya nggak bisa ada laki-laki lemah sekali istrinya sudah salah nggak tutup aurat lah segala macam pelanggaran agama eh lemah nggak bisa nasihatin ini eh, laki-laki yang butuh cambukin hmm? harus kawang dia bisa luruskan kesalahan istrinya tapi dengan kasih sayang dengan tegas tapi bukan keras ya tegas itu, ini gak boleh, saya gak suka, agama larang, itu tegas boleh dalam Islam, Nabi SAW kadang-kadang tegas, gitu kan waktu Aisyah cemburu dengan Khadijah, kata Nabi SAW hai Aisyah, kau telah mengucapkan kalimat ya, maaf, waktu dia cemburu dengan Sofia, hai Aisyah kau sedang mengucapkan kalimat kalau ditaruh di air lautan, rusak air lautan itu, artinya berat sekali dosamu itu, tegas Nabi SAW kena pelanggaran agama, gitu kan kita boleh, tapi bukan keras ya keras itu kata-katanya nggak baik tatapan mata yang jadi kasar nggak tapi kita selimuti semua ketegasan itu dengan kelembutan dengan kasih sayang melindungin, dengan harus ada kewam begitu juga seorang istri boleh menasihatin suaminya kalau salah tapi menasihatin suami harus seperti menghadapi ayah orang tua ya. karena memang laki-laki punya jiwa kepemimpinan harus jangan seperti dia dinasihatin oleh suaminya tapi dia gunakan momen-momen tertentu. Kita tahu kisah sahabat yang anaknya mati kan? Bagaimana dia nasihatin suaminya supaya bisa terima anaknya mati, lagi sakit keras, gitu kan? Orang ini luar biasa keimanannya. Pada saat mati anaknya sakit keras, suaminya pergi sholat maghrib bersama Nabi saw. Dia bilang jaga baik-baik anak ini ya sakit keras satu-satunya anak laki kira. Lalu kemudian pas ke masjid meninggal anak itu. Apa kata perempuan ini? Dia mau dia mau sampaikan ke suaminya bagaimana suaminya sangat sayang sama anak ini. Dia bilang sama keluarganya, jangan ada yang sampaikan kecuali saya ya. Saya akan bilang sama suami saya. Malam itu dia masak makanan yang paling enak. Antara maghrib isya nunggu suaminya pulang. Dia dandan, dia mandi dengan secantik mungkin. Kemudian pada saat suaminya pulang, diberikan makan sampai kenyang. Dilayani biologisnya sampai puas. Sudah selesai. kan gitu Kemudian baru dia datang. Baru dia mengatakan, hai hey suamiku. Bagaimana kalau seandainya ada titipan tetangga dititip kepada kita... Kemudian diminta kembali Kembalikan atau enggak? Kembalikan tentunya Kalau gitu berharaplah lah pahala di sisi Allah Karena titipannya Allah sudah diambil Anakmu sudah meninggal Gitu bahasanya Suami sempat kaget Kamu membiarkan saya makan Kamu membiarkan saya menyentuh tubuhmu dan seterusnya Kemudian kamu baru memberitakan masalah anak ini sakit Anak ini meninggal Saya akan laporkan Nabi SAW Pergi ke Nabi SAW Ya Rasulullah istri saya begini gitu. Lalu Nabi SAW tersenyum Mengatakan kepada keduanya. Apakah kalian sempat berhubungan? Kata keduanya, iya ya Rasulullah. Semoga Allah berkahi. Betul perempuan itu hamil gara-gara hubungan malam itu. Dan tahun depannya melahirkan anak laki-laki lagi. Jadi, bagaimana adabnya digunakan nasihat? gitu kan Bagaimana kita meletakkan pada tempatnya? Sama anak menasihatin orang tuanya. Ibn Taymiyyah rahimahullah menceritakan. Dia salah satu kisah beliau pada saat beliau datang dari... Dir'iyah, salah satu daerah Padang Pasir datang ke Mekah belajar. Mulai duduk di halakannya para ulama-ulama dan mulai tahulah masalah kesyirikan, masalah bid'ah. Kemudian beliau bingung bagaimana caranya menyampaikan kepada ibunya nih. Ibunya orang tua, ibunya yang biayai datang, orang kaya, terkenal, anak kepala suku ibunya. Ibn Khimiyah di, di Padang Pasir itu. Maka beliau tiba-tiba muncul ide nulis surat. Ibu Alhamdulillah Jazakillahu khairan Sudah mengirim saya Membiayai saya Dan dan muji-muji ibunya Semua kebaikan-kebaikan Yang memang betul ada Kemudian dia mengatakan Saya di sini sangat bahagia Saya insya Allah Nekam jadi amal jariah Buat ibu Kerana saya jadi faham agama Saya belajar dari guru saya Ibu ternyata Disebutkan Orang minta-minta Di kuburan itu syirik ya Saya baru tahu Jadi ibunya itu baca Seperti sedang Membaca historinya Anaknya Padahal dia sebenarnya Sedang menasihatin ibunya Dia adab menasihatin Gitu kan ada anak-anak. Ibu ini kafir, gak boleh ini. Ayah ini gak boleh, ini bid'ah, Kasar gitu. Mana gak syari? Bagaimana mau diterima? Karena di orang tua kita itu ada di dalam persepsi setiap orang di antara kita kalau jadi orang tua, anak ya anak. Hah? Walaupun dia sudah dokter, dia sudah profesor, tetap saja anak saya kamu. Hah? Itu ada di diri orang tua itu. Jadi tetap aja dianggap anaknya seperti dulu, seperti waktu kecil yang dia pukul yang dia. Ada satu dosen kami dulu doktor di Madinah, masya Allah adik kakak doktor. waktu kami saya waktu itu masih SMA malah, gitu ya. kemudian kami sering dipanggil kalau malam Jumat biasanya kena libur Kamis Jumat libur di kampus hari Rabu Kamis sore sudah mulai beraktivitas olahraga dan segalanya. hari Kamisnya kami biasa datang ke sana gitu, diajak makan malam seterusnya. Ada satu ayahnya beliau sudah tua, umurnya 80 tahun mungkin. Itu kalau dia mau duduk, karena dia orang Badui, dia kalau duduk harus ada kulit domba yang dijemur dikeringkan, itu ditaruh di padam di apa di, lang, di tanah di pasir. Ada ruangan terbuka di situ tempat kita makan. Karena Madinah kan jarang sekali hujan, jadi tidak pakai AC, mereka buka aja di atasnya. Atapnya nggak ada ruangan untuk mengundang tamu orang makan di situ. Jadi kalau dia duduk itu harus ada kulit domba itu dan yang taruh kulit domba harus dua anaknya yang dokter itu. Dari dia masih kecil, dari anak-anaknya masih kecil selalu dilatih anaknya harus taruh kulit domba, kalian berdua. Kalau terlambat dipukul pakai tongkat. Itu pada saat dia lagi dulu anaknya sudah dokter dua-dua ya. Itu pada saat telat taruh kulit itu dipukul pakai tongkat. Dosen itu. Dosen di kampus Gadjah Mada gitu. Sama ayahnya digebukin gitu. Orang beduy ayahnya ada kadang-kadang persepsi orang tua kita Sehebat apapun prestasi antum Tetap anak Tidak bisa diubah itu Maka posisi ini Kalau mau memberikan nasihat Tetap dianggap kau anak saya Mau nasihat apa Tidak mungkin Jadi harusnya kita hati-hati Ada seorang ikhwa gitu Nasihatin orang tuanya Begitu dia nasihatin orang tuanya bilang Sebelum kau lahir nak ini saya sudah tahu Coba, mau jawab apa pada saat dia bilang begini? Sebelum akhir ini sudah ada permasalahan. <laughs> Jadi kita harus punya retorika. Nah kepada orang tua, kepada suami, bukan mendidik. Para target kita sebenarnya itu. Ada pepatah bahasa Arab yang bijak dalam menasehatin: Al kalamu laki was maiya jarah. Ini biasanya orang kalau mau nasehatin istrinya, gitu kan? Jadi dia. Perkataan sebenarnya buat kamu, tapi wahai istri tetangga dengarkanlah pada bahasa Arab ini. Jadi dia menasihatin Kenapa ya Nabi SAW kalau nasehatin sahabat apa? Kenapa ya? Ada satu kaum yang meninggalkan Jumat. Padahal ini orang-orang ninggalin Jumat tu ya, tak solat Jumat. Nabi tak bilang tu kaafir tu. Ya, ninggalin Jumat gini dan seterusnya, tidak. Kenapa ya? Ada sebagian kaum yang tidak Jumat. Nabi tahu namanya mereka siapa nabi tahu di mana posisinya. Kalau mereka tidak meninggalkan itu, maka Allah akan menutup hati-hati mereka dari hidayah. Waktu sampai ke telinga mereka, mereka merasa tidak di, tidak dihardik, tapi sampai nasihatnya ya sudah. Sudah selesai bagi dia. Sudah selesai. Ada seorang namanya Itmulud Ibnu Lutbiyah. Ini ditugaskan nabi untuk ngambil zakat, gitu kan. Begitu dia datang ke Madinah, sudah ngumpulin zakat langsung dia taruh zakatnya dia bilang ini zakat yang sudah dikumpulin buat kalian ini hadiah buat saya. Dianggap dia waktu kumpulin zakat ada orang-orang yang kasih dia hadiah. Padahal apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiah untuk pegawai yang sudah punya akad dikasih oleh orang lain sementara dia kerja di perusahaan A misalnya, itu adalah kezaliman. Gulul itu, enggak boleh. Karena dikasih itu bukan buat antum, dikasih untuk perusahaannya. Karena antum pegawai di situ dikasih kan gitu. Jadi orang ini karena ngumpulin zakat, orang tahu ini utusannya Rasulullah SAW. Orang kasih dia hadiah. Maka semestinya kalau untuk halal, kembalikan dulu ke Nabi. Ini loh semuanya. Tadinya ada sekian dikatakan buat saya. Kalau orang yang pengumpul pemilik zakat Rasulullah SAW mengatakan halal buat kamu, ya sudah. Ini kadang-kadang kita subhanallah hadiah buat perusahaan pulpen. Hadiah buat perusahaan apalah. HP, hadiah TV. Oh ini buat saya. Saya kan yang pergi naji. ada urusan. Kita kalau bukan pegawai di perusahaan itu dikasih gak? Gak ada hubungannya kan gitu Jadi harusnya kita fahami teman-teman sekalian Tapi Nabi SAW gunakan retorik yang baik Orang itu duduk di bawah Nabi di atas mimbar lalu berkata Kenapa ya ada orang yang kami tugaskan Orang itu ada di depan situ Nabi gak sebut nama. Kenapa ya ada orang yang kami tugaskan gitu kan, Untuk mengumpulkan zakat Lalu dia datang dan berkata Ini buat kami Ini zakat kalian Ini hadiah buat saya kalau betul-betul memang dia akan dapat hadiah dari orang-orang yang tadi tempat dia ngambil zakat itu coba dia duduk tunggu di rumah ayah ibunya datang gak hadiah itu ke dia? tentu saja tidak karena dia bekerja keliling ngambil zakat orang kasih berarti berhubungan dengan yang suruh dia zakat ngumpulin zakat itu kan seperti itu memahami maka di sini Nabi SAW mengingatkan dengan cara yang santun nah orang-orang yang hadir di masjid audiens yang hadir ada yang tahu Siapa yang Nabi maksud Tapi lebih banyak yang tidak tahu Tujuannya untuk itu Menutupi aibnya dia Lihat retorika menasihati yang baik gitu kan? Jadi jangan sampai menghardik teman-teman sekalian. Sampai kata Nabi SAW Siapa yang menasihati seseorang Di hadapan orang lain Di hadapan orang lain sehingga dia malu Dia telah merusak keadaannya Maksudnya merusak keadaannya di sini adalah Biasanya orang itu jadi malu akhirnya meninggalkan ibadah kan? Tapi kalau mau nasihatin berdua Datang Rangkul, salaman, semedia, ajak, luruskan, itu yang kita lakukan. Ini adab-adab dalam masalah menasehati. Ini adab seorang Muslim. Ini hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Sesuai dengan hadis Nabi saw. Hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Ahmad meriwayatkan masalah ini. Kata Nabi saw. Ila sancah ahlukum aqahu, fal yansah lahuhu. Jika sesuatu antara kalian meminta nasihat kepada saudaranya, maka hendaklah ia menasihatinya ada sesorang meminta nasihat, nasihatin dia. Atau dia butuh nasihat walaupun belum mintanya, tetap nasihatin dan berikan masukan sebagaimana sudah panjang lebar saya berikan contoh-contoh tadi. Juga sabda Nabi saw. Hadis riwayat Muslim. Tentu yang pegang buku tahu ada di footnote nomor-nomor hadisnya ya. Kata Nabi saw. Adiun nasheha, wasui daliman, fakalalillahi walidhabi walirasul walai'mmatul muslimina wa'ammatih. Agama ini semuanya nasihat. Ditanyakan kepada Nabi Alaihi Wasallam Bagi siapakah Wahai Rasulullah Bila menjawab bagi Allah Kitab-kitabnya Rasulnya Para pemimpin kaum muslimin Dan segenap kaum muslimin Seorang muslim tentunya termasuk ke dalam segenap kaum muslimin Sebagai penutup Dan insyaallah kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis di kertas sebentar Berhubungan dengan 4 poin 3 poin ini ya Poin keempat mengurus jenazah Poin kelima melaksanakan tutup dan sumpah Poin keenam menasehatinya di sini saya ingin titik beratkan dan sebagai penutup Kerana sudah masuk waktu azan Apa yang dimaksud dengan Beliau berkata, kata Nabi SAW Nasihat itu untuk bagi Allah Bagi kitabnya, bagi rasulnya Apakah Allah butuh nasihat? Tidak Apa yang dimaksud di sini? Artinya kita bisa memiliki makna yang banyak ya. Di antaranya kita menasihatin orang Kerana Allah Masuk maknanya Makna yang lain adalah Nasihat untuk Allah artinya kita melaksanakan apa yang Allah telah minta untuk kita Baik untuk kita untuk untuk saudara kita muslim yang lain Begitu juga maknanya dengan kitabnya kita berikan hak kitab Al-Quran Kita nasihatin untuk orang membacanya, orang menghafalnya, orang mengamalkan isinya Kita pun juga mengamalkannya begitu juga dengan Rasulnya Ini 3 poin nasihat untuk Allah, kitabnya dan Rasulnya dimaksud tadi seperti itu ya. Kemudian para pemimpin muslimin dan segenap kaum muslimin adalah nasihat yang kita sampaikan kepada mereka untuk meluruskan kesalahan-kesalahan atau memberikan masukan untuk ya apa namanya perkembangan sesuatu yang sedang dijalankan. Ingat teman-teman sekalian ini kata penutup saya, kalau kita punya andil dengan memberikan masukan dan nasihat kepada seorang muslim yang sedang berbuat kebaikan, maka selama kebaikan itu berjalan kita akan dapat andil pahala. Itu bagus sekali ya. Orang mau bangun masjid. Oh Masya Allah masjidnya bagus ya. Seluas ini apa, -apa. Apalagi kalau kita diminta saran. Sarannya apa nih untuk masukkan masjid ini? Oh lebih baik begini, lebih baik begini. Kalau dijalankan pahalanya luar biasa. Lalu kenapa kita tidak amalkan tentunya? Jangan juga teman-teman sekalian. Di sini poin. Jangan juga kita terlalu berlebihan. Dalam arti kata... Mungkin tidak ada urusan sama kita. Muslim tidak meminta nasihat. Tidak ada juga kesalahan yang terjadi. Tiba-tiba kita mau jadi pahlawan kesiangan. kan? Datang ke perusahaannya orang. Dengarin nasihat saya. Ini enggak mungkin. Atau pengurus masjid di sini lagi ngumpul. Kita tidak ada urusan. Tiba-tiba langsung mau ikut-ikutan. Padahal lagi tidak ada kesalahan. Tadi saya bilang ya. Kita memberikan nasihat. Kalau diminta nasihat. Atau sedang dibutuhkan. Karena kita lihat sesuatu pelanggaran yang sedang terjadi Allahu a'lam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ma'asul wa pertanyaan pertama di sini apakah pengajian yang menyatakan atau menyematkan kata sunnah seperti dakwah sunnah membuat kelompok tersebut eksklusif Karena ada sebagian ulama kita yang menyebutkan hisbah terhadap takwas sunnah, memandang pengajian yang lain tidak sunnah, tidak dianggap. Tentunya ini istilah yang menggunakan pengajian sunnah Karena pengajian yang berlandaskan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ini bukan berarti pengajian yang lainnya tidak sunnah. Hmm. Sudah harus dipahami seperti itu. Jadi siapapun bisa mengatakan kalau dia menjalankan sunnah Nabi Sallam dikatakan pengajian sunnah, gitu kan? Ya? Istilah ini keluar Karena memang di Indonesia ragam sekali pengajian yang ada Terlalu ragam Ada kelompok ini, ada kelompok itu Ada tarekat ini, ada tarekat itu Tidak jelas mana arahnya Maka pengajian-pengajian yang setiap menyampaikan sebuah hukum Ini loh dalilnya Ini ayatnya, ini hadithnya Maka dikatakan kajian sunnah ini kan? Tapi ini bukan berarti eksklusif Tidak ada maksud daripada eksklusif Itu istilah yang digunakan saja ya? Dan ini tidak perlu menjadi sebuah penyebab perpecahannya umat Tidak ada hubungannya sama sekali Tidak ada hubungannya sama sekali Semua muslim harus menghormati muslim yang lain Dan saya sudah pernah jelaskan pada saat kita menjelaskan masalah Wajibnya menghormati pendapat para ulama Kita harus bedakan mana masalah ya Yang sifatnya memang huruf, cabang Masalah baca kunut atau tidak Mengeraskan basmalah atau tidak Itu sesuatu istihadian Enggak ada sesuatu yang harus dianggap Oh ini berarti tidak sunnah Kalau orang pulut, enggak lah Pastinya sesuai dengan sunnah juga itu gitu, kan Itu pendapat Imam Syafiq rahimahullah Selama dia berputar di masalah Empat madhab, ahli sunnah dikenal gitu. Dan dikatakan Pengajian sunnah kena ahli sunnah wal jamaah Gitu ya, masalah seperti itu Jadi tidak ada Tidak ada sesuatu yang harus dijadikan Sebagai sebuah masalah gitu dan juga sama, masya Allah. Nah, bertanya apa n? Tidak bisa, maksimal jam 8 hari ini. Cukup, jangan terlalu banyak tanya. Nah, ambil ilmunya, amalkan mati, masuk surga. Alhamdulillah. Cerewet tanya ini tanya bingit. Jadi tidak ada eksklusif di situ insyaAllah Dan tidak ada maksud untuk menjadikan Saya yakin, teman-teman yang mengisi kajian-kajian sunnah Tidak akan pernah menjatuhkan muslim yang lain Tidak mungkin Kalau dinasehatin, memberikan masukan Itu justru bentuk cinta sebagai kepada seorang muslim gitu kan? Kenapa lakukan ini akhir, kenapa lakukan begini semestinya tidak begini Itu kan karena bentuk cinta justru Tidak ada maksud untuk menjatuhkan Jadi tidak perlu ada tersinggung. Nah, Kecuali kalau orang-orang yang memang Kelihatan eksklusif kalau dia memang semua masalah, biar masalah furu'iyah juga diributin. enggak, kan? Tidak. Oh, ya, akhir orang Imam Ahmad mengatakan rahimahullah, siapa waktu ditanya, bagaimana kalau kami hadir di masjid yang madhab syafi'i, orang lagi kunut. Kata Imam Ahmad, siapa yang tidak mau kunut, jangan ikut sholat. Padahal Imam Ahmad yang bersilip pendapat dengan gurunya Imam Syafi'i dalam masalah itu. Karena dua-duanya masih berpegang pada dalil dan sudah pernah kita jelaskan kalau berkisar di empat mazhab ini insyaallah masih ahli sunnah wal jamaah gitu kan. Dan juga eh, apa namanya kita harus menghormati masalah-masalah furu'iyah. Kan? Tapi kalau masalah usuliyah, minta-minta di kuburan, tanahnya dianggap itu keramat. Eh, sampai di Indonesia ada yang membuat website sendiri eh, alumni kuburan kan? Ini malah harus ini nasihat yang diluruskan kan? Kuburan adalah tempat jenazah ditaruh dan mereka itu langkah awal menuju ke arah makhirat dan sudah jelas hari-hari Nabi SAW berhubungan dengan itu sudah cukup-cukup dihantam -cukup banyak sekali Masya Allah nanya apa antum ini? Masya Allah sampai pagi nih kalau antum aja yang jawabnya jadi sebaiknya jangan dianggap itu sebagai sujam jangan juga terlalu berlebihan ada juga ikhwa-ikhwa yang baru ikut kajian-kajian sunnah, kemudian langsung spontan mau menghardik orang. Tidak ada ilmu, tidak ada dalil. Tidak boleh juga begitu ya. Kalau sesuatu kita sholat semuslim, masuk di masjid mana pun muslim, kita ikut sholat bersama mereka. Terus kemudian kalau ada yang salah, kita harus belajar dulu. Mana furu'iyah, mana usuliyah namanya. Furu'iyah itu sesuatu yang cabang, yang ada dalil, tapi hilaf di masalah dalil. Tentang suhinya, hasannya, waifnya, itu masih dalam masalah furu'iyah. Tapi kalau sampai ke masalah usul, masuk masalah orang minta-minta di kuburan, tanah-tanahnya dijadikan jimat, ya, syirik, kesyirikan minta-minta pada jenazah, ini sesuatu memang harus sudah usul. Ini harus disepakati oleh seluruh muslimin untuk mengingatkan itu supaya jangan terjadi. Jadi harusnya kita faham. Ini ada pertanyaan yang serupa sebenarnya. Ada masjid di lingkungan kami dan seterusnya. yang mengaku pengikut sunnah dan selain lagi kelompok yang lainnya. Saya yakin saya menurut saya enggak usah bahasakan ini. Kami di lingkungan masjid ada muslimin yang berbeda pemahaman pah gitu kan. Kita pahami begitu. Kemudian di sini dikatakan salah satu pengurus DKM-nya mengikuti aliran itu. Aliran apa ini? Enggak usah pakai bahasa seperti ini. Yang nanti melahirkan perpecahan di tengah umat enggak perlu pakai aliran-aliran ini jadi memang dia mengatakan di sini ada imam yang kurang baik hafalannya. Apakah sah solat kami kalau kami solat di belakang imam yang bacaannya salah, sementara kami tahu ada imam yang lebih baik daripada itu? Di sini dilihat juga ya, dirincikan kesalahannya apa dulu. Kalau karena suaranya kurang bagus, ya? hanya karena itu, atau mungkin kurang keras sehingga terdengar, tapi memang dia dituakan, memang dia imam di situ yang sudah, kita ikut bersama dia, gitu kan? Karena memang kita dilarang untuk Menjadi imam di tempat yang orang sudah ditunjuk jadi imam Kecuali memang dia berperilaku yang tidak baik Bacaannya salah misalnya Ayat-ayat Al-Quran dibolak balikkan, tajwidnya salah fatal sekali Itu lain, kita cari masjid lain solat gitu kan Seperti itulah Jadi dilihat dulu rinciannya Tentang kesalahannya Jadi tidak boleh spontanitas kita mengatakan sah atau tidak sah kerana ulama fikir mengatakan Sahnya solat seseorang Kalau dia jadi makmum di belakang seseorang yang Majhul hal Majhul hal itu maksudnya enggak jelas orang ini Kita masuk masjid kita enggak tahu bacanya benar atau enggak. Tapi begitu kita solat ternyata Bacaannya tidak benar gitu kan. Diluruskan mungkin dia tidak mau diluruskan Sudah tetap aja sah solat kita Kata Nabi SAW kalau kalian solat berjamaah Kalau imamnya benar dia akan dapat pahala kalian Kalau dia salah dia akan menanggung dosanya Dan solat kalian sah Tetap kita sah benar-benar masalah Bagaimana menyikapi bila sebelum solat ada prasangka waduh salah ni bacaannya Dan ketika sedang mendengar bacaan imam tadi yang akhirnya membuat kami sukar untuk khusyuk Ini waswas syaitan saya ya, Tidak usah terlalu tidak usah terlalu seperti itu teman-teman sekalian Kalau memang betul-betul bacaannya tidak benar dan sudah dinasihatin tidak mau kita boleh cari masjid lain Tidak usah jadi meninggalkan mudarat itu lebih didahulukan daripada menarik sebuah manfaat dalam Islam Nah, itu penting untuk di garis ya Bahkan tidak boleh orang ingkar mungkar Kalau mutorotnya lebih besar daripada Manfaatnya Apakah yang menunjuk seseorang jadi imam itu harus DKM atau jemaah Saya yakin teman-teman eh, Membentuk DKM masjid ini ya, Dewan kepengurusan masjid ini Memang dibentuk untuk itu ya Saya yakin mungkin lebih baik diserahkan Kepada DKM saja Bagaimana DKM menunjuk itu Nanti kalau jemaah dan bujuma masukkan dikasih masukan itu baru boleh. Bagaimana jika kuburan atau makam orang tua kita sudah terlanjur di semen dan diberi nama? Bagaimana dengan peraturan di Jakarta yang harus ada nama di makam? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita membuat bangunan, itu kan hadisnya sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali hay Ali, saya sarankan saya nak wasiatkan kepadamu, jangan kau tinggalkan kuburan, ya. Di muka bumi ini kalau kau temuin Kecuali kau sama latarkan dengan tanah Ada riwayat lain mengatakan jangan kalian kapuri warnahi, Warnai Tulisi, memang sunnah Nabi begitu Kalau teman-teman dia -teman masuk ke Baki kuburannya para sahabat memang sudah begitu Kuburan Sudah begitu sunnah Nabi SAW Dan kita harus keluar dari Perasaan kita Yang kadang-kadang mengalahkan syariat Harusnya teman-teman perasaan Tunduk dengan akal kita Kemudian akal tunduk dengan syariat Harusnya begitu ya. Jadi jangan perasaan yang mendominasi Saya sudah pernah kasih contoh kan ya. Saya Ini rupanya pakai anak kecil Supaya diterima <tik> Tidak, tidak, saya bercanda Sampai mana tadi Sampai dulu Umuran ha? Bakir sudah lewat Baiklah jadi kita punya kaidah syar'i yang pernah saya sampaikan perasaan, di dalam diri manusia ada dua hal yang mendominasi perasaan dan akal. Perasaan itu, teman-teman dalam kaidah syar'i harus tunduk dengan akal. Kita kalau mau, pengen makan nasi goreng tapi di Bandung nasi gorengnya atau di Iring Jaya sana, kita pernah coba sekali enak. Perasaan ingin hadapkan dengan akal. Nanti akal akan saya kalau kesana gimana? Nanti akal akan kasih opsi satu, dua, tiga, empat, lima. Kemudian setelah itu akal dihadapkan dengan syariat. Nah itu baru tenteram tuh. Tapi kalau orang didominasi oleh perasaannya susah nih, gitu kan? Ini sudah pernah kita jelaskan masalah seperti ini agar supaya tidak terulang lagi permasalahan-permasalahan yang sama. Jika orang yang telah meninggal telah ditetapkan sebagai ahli surga atau neraka di dalam kuburnya, maka apakah pada hari kiamat orang tersebut juga sudah tahu bahwasanya dia akan ahli surga atau neraka ketika dihisab? Tentu saja. Jelas sekali tolak ukurnya kalau orang sudah di, di kuburan diperlihatkan surganya maka itu Insya Allah sudah termasuk ahli surga. Sudah tolak ukur itu kalau dia dilihatkan siksaannya karena dalam hadis tadi yang saya jelaskan panjang lebar itu kalau orang kafir dan orang fasik siapa fasik muslim yang masih banyak Dosanya. jadi memang sudah dijadikan kuburannya lubang dari lubang neraka sudah disiksa duluan tuh. kan? Berarti dia sudah tahu nanti dia akan masuk ke sana. Allah alam itu memang mungkin bisa menjadi sebuah tolak ukur. Sampai sejauh mana perempuan ikut serta mengurus jenazah, baik itu yang meninggal perempuan maupun laki-laki, hanya laki-laki yang boleh dihanya sesama jenis yang boleh diurus. Ya, tidak boleh sama sekali lawan jenis memandikan lawan jenisnya yang lain kecuali suami istri. Yang lain tidak boleh. Termasuk gak boleh orang tua dengan anaknya Anak dengan orang tuanya ya, Sudah tahu hukum fikih ya Kalau seandainya saya misalnya punya anak perempuan Dan anak perempuan itu sudah mencapai sinutamiz 7 tahun Sampai 10 tahun Yang Nabi SAW mengatakan perintahkan anak kalian di 7 tahun dan pukullah mereka di umur 10 tahun Itu kalau saya punya anak perempuan walaupun belum balik Kalau sudah 10 tahun saya gak bisa lagi Lihat badannya Apalagi saya mandiin dia gitu kan? Gak bisa sama dengan anak laki-laki Juga begitu Makanya Allah Swt kasih mereka fitrah di umur 10 tahun itu sudah malu dilihat oleh orang tuanya sendiri pun malu. Kata Nabi SAW pisahkan mereka diranjang, gitu kan? Ya? Justru sudah tidak boleh memang tinggal sama orang tua tidur sama orang tua tidur sama orang tua bukan tinggal ya tidur sama orang tuanya mandi dengan saudarahnya ini sudah 10 tahun sudah nggak bisa semuanya, gitu kan? Ya? Kemudian juga termasuk kalau ibu kita meninggal nggak boleh anak laki-lakinya mandikan anak perempuannya boleh silahkan. Memang kita enggak boleh lihat aurat ibu kita kan? Enggak boleh juga ibu lihat auratnya anaknya Memang sudah begitu Kalau suami istri berbeda karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kepada Aisyah wahai Aisyah, Kalau seandainya kau lebih dulu meninggal dari aku Maka aku akan memandikan dan mengurus dinazam Ada sabda Nabi SAW menyampaikan Karena memang halal bagi mereka saling melihat badan kan? Kalau suami istri Kalau orang tua enggak boleh lihat badannya anaknya lagi Apalagi kalau sudah balik lebih jauh lagi Maka harusnya mengurus jenazah sesama jenis. Gitu kan. Itu pun ada adab-adabnya pada saat memandikan jenazah, disunnahkan dan dianjurkan agar jenazah tidak dilihat, tidak ditelanjang bulatkan. Gitu. Tapi pada saat seseorang memandikan, di, di tangannya menggunakan waslap, waslap what, kalau kita sekarang ditutup dengan kain, kemudian dia menggosoknya, membersihkan badan jenazah itu, menekan titik-titik tertentu yang mungkin ada kotoran, daerah hidung. Daerah perut, ya ditekan, setelah dikeluarkan kotoran di mulutnya, digosok sehingga memang dipastikan tidak ada kotoran kena. Kan dikembalikan kepada penciptanya. Gitu ya. Setelah itu disiram dengan air, itu pun dibawa, dibawa kain. Jadi kain itu tertutup, ya. Jadi, tidak melihat secara langsung. Kenapa tetap aja syaitan bisa menggoda manusia? Melihat auratnya orang, walaupun sudah jadi jenazah. Gitu ya. Itu termasuk adab-adabnya. Jadi sesama jenis, gitu kan? Ya. Kalau selain jenis itu maka cukup suami istri saja. Apabila kita menegur dan menasihati teman kita yang salah, namun dia tetap tidak ingin berubah menjadi lebih baik lagi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menjauhinya atau bagaimana? Tentu saja kalau perilaku itu bisa berpengaruh, artinya perbuatan maksiat yang besar, kita tinggalkan. Karena termasuk, artinya dijauhi iya, ya, tapi tidak memutus hubungan persaudaraan muslim, ya. Karena memang eh, salah satu adab dalam syariat nanti akan ada bahasan bab kita sendiri. Tapi ini kan adab sesama muslim. Nanti akan ada adab ukhuwah dalam Islam. Ada sendiri babnya nanti. Jadi kita mencintai seorang muslim karena ketaatannya kepada Allah. Kita berkumpul dengan dia karena itu dan kita berpisah karena hnya. Karena apa? Karena Allah. Artinya kalau orang ini berbuat maksiat, Kita sudah nasihatin dia enggak mau luruskan dia enggak mau ya kita boleh jaga jarak dengan dia. Boleh dijaga jarak Apalagi kalau kita khawatir, kalau kita berteman sama dia, malah kita terpengaruh. Mungkin tiap malam di diskotik, tiap malam berbuat dosa, kita kalau ngobrol, berbahaya. gitu kan? Ya? Ini ada ada di ujung jurang, teman-teman sekarang. Kita berteman sama ahli mahasiswa, ini berada di ujung jurang. Kita jangan coba-coba. Saya sudah pernah bilang, kalau kita berada di ujung jurang, jangan coba-coba, supaya tidak terjerumus. Bagaimana caranya? Tinggalkan. Ya? Jauhi itu, pinggiran lembah itu. Kalau kita tes, coba kaki saya dirumus enggak ya, jatuh, dan susah keluar tuh, merangkak lagi keluarnya. Orang kalau sekali buka pintu maksih, teman-teman, sekali orang zina, itu antum bisa sumpek sampai sebulan tuh. Jadi susah ya, orang merangkak lagi kembali untuk kembali kepada keimanan yang awal. Sampai ulama' mengatakan dalam masalah tazkiah atau nafs, atau jiwa, kalau seseorang sudah naik pada tangga-tangga keimanan, gitu kan, Maka dia terus digoda syaitan untuk turun Karena kalau dia turun dari tangga keimanan yang dia sudah sampai sekarang levelnya Misal dia sudah selalu on time seolah 5 waktu Atau dia selalu tutup awal Atau dia selalu hadir majlis ilmu Syaitan berusaha goda dia Nanti kalau sekali syaitan berhasil turunkan keimanannya Untuk kembali keimanan pertama dia butuh pendongkrak yang lebih kuat dari yang pertama Misal dia sadar kerana dia pernah dengar ceramah masalah neraka misalnya Sekarang dia lagi futur turun keimanannya Mungkin kerana dia bergaul lagi sama teman-teman tidak benar. Mungkin dia lalai. Mungkin dia kembali nonton. Mungkin, mungkin. Akhirnya untuk kembali kepada tingkat keimanan pertama butuh pendongkrak yang lebih kuat dari yang pertama. Dan itu yang dingin kalau di Shaytan. harusnya hati-hatin. Apa hukumnya bagi mayat perempuan Muslim yang didandani atau make up? Karena di daerah rumah saya masih banyak yang seperti itu. Apa hubungannya? Kenapa harus didandani? Didandani itu kalau mau malam pertama menikah. Masa jenazah didandani Sunnah Nabi SAW dimandiin, di kafani Selesai Laki-laki tiga lembar kain Perempuan lima lembar kain gitu kan, Supaya menutupi semua auratnya Sehingga lipatan-lipatan tidak membentuk lagi dadahnya ya. Itu yang saya tahu Didandani untuk apa ini? Kalau pakai make up kemudian dipakai kafan Kan belopotan semua nanti ya. Kenapa saya masih ragu menggunakan hijab? Syaitan Syaitan Karena waswas syaitan Dan kata kuncinya Lawan Harus dilawan Syaitan itu Bapak Ibu sekalian hanya membisikkan Tidak lebih dari itu Dan kita cuma tinggal nolak kok Selesai Jadi misalnya gini, seseorang diajak berzina oleh syaitan Itu laki-laki gagah, itu perempuan cantik Apalah godaannya, seribu satu bahasa Kita tolak, enggak, saya enggak mau Syaitannya bisa buat apa? Jelma, Cari kerana kita <laughs> Tidak bisa buat apa-apa. Kita tolak selesai. Kita mau salak ke masjid. jangan di rumah aja. Tidak, saya mau ke masjid. Tidak huh? bisa, bisa bisa menjelma, Tarik badan kita. Tidak bisa. Nggak bisa buat apa -apa. Syaitan lemah kok sebenarnya. Allah mengatakan, Inna qaida syaitani kana za'ifan. Itu syaitan lemah sekali sebenarnya. Karena kita tinggal tolak dia. Tidak bisa buat apa-apa. Dia cuma berkecamuk dan kita tinggal redam. Kalau ada orang yang malas beribadah, Ya, kalau dia malas beribadah, saran saya baca fadilah ibadah yang sedang dia malas. Salat malamkah, sedekah, baca Quran, haji, umroh, apalah ibadah sama dengan hijab. Baca fadilah hijab itu. Perintah-perintah tentang masalah hijab, baca, nah, insyaallah akan memotivasi kita untuk mengerjakannya. Kemudian dari sisi yang lain, kalau masih malas juga, kita sudah baca fadilah salat malam 1 2 3 4 5, masih malas bangun. Baik, atau kita sudah baca fadilah tentang hijab, masih malas Baca ancaman Bagi orang yang meninggalkannya Ancaman apa sih, diapakan orang yang tidak berhijab Saran saya ukti ini bisa membeli buku Judulnya Saudariku, apa yang menghalangimu berhijab Kalau saya tidak salah, harganya 8000 rupiah Buku itu tipis Terbitan Darul Haq, baca buku itu Di situ bagus sekali banyak syubhat. Sama pertanyaan ini, kenapa saya masih Malas atau belum bisa menerima berhijab Nanti di situ ditulis alasan pertama karena teman-teman, alasan kedua karena perkataan orang, alasan ketiga karena pekerjaan. Apalah semua syubhatnya dijawab sama dia. Mudah-mudahan insyaallah menjeddah wajad. Siapa yang berusaha dia akan mendapatkan. Yang penting ada usaha dulu Ada usaha dulu berusaha untuk membacanya insyaallah kan dapat ke sana. Kata Allah SWT, wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladziina jahadu fiiina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang memaksakan diri untuk menuju ke jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Yang paling sering standar godaan setan dan sering ada standarisasi godaan setan nih. Kalau kita sudah tahu tuh, kita akan bisa mudah melawannya. Seperti masalah perempuan kalau mau pakai hijab, dia tahu kalau perempuan pakai hijab 50% akan aman, akan aman perempuan ini. Orang malu untuk mengganggunya, gitu kan? Dia juga tidak dapat dosa, tapi kalau tidak pakai hijab banyak terbuka. Bisa membuka pintu zina bagi laki-laki yang lain Yang akan menggoda dia Setiap orang yang melihatnya dia dapat dosanya Jadi banyak dosa yang bisa didapatkan oleh perempuan ini Makanya syaitan tidak mau kita melakukannya Maka mulai dulu Mulai Pakai hijab Ada was-was syaitan Oh kamu jelek kalau pakai itu kelihatan tua A'udhu billahi minasyaitan rojim Ini perintah Tuhan saya, saya akan amalkan Sujud, minta kepada Allah Ya Allah bukakan hati saya, lunakkan Supaya saya bisa mengenakannya Gitu kan InsyaAllah Allah SWT akan menerima itu Bagi orang yang sudah berusaha Kejalannya Allah akan berikan kepada dia Jalan keluar Jika ada orang yang kita beri nasihat Tapi setelah kita beri nasihat tidak dijalankan Bahkan kita berdosa Ini sama tadi Bagaimana cara memberikan nasihat Untuk orang yang keras kepala Tugas kita teman-teman hanya menyampaikan Dakwah itu Targetnya Penyampaian Bukan penerimaan, ya. Saya di sini datang ceramah ini, nggak tahu Anton ini pulang sebentar amalnya tuh tidak Allah wa alam. Tapi tugas saya sampaikan, ada yang nyantol yang amalnya, alhamdulillah manfaat buat saya, manfaat juga buat anda, gitu kan? Tapi kita nggak bisa ngontrol orang susah. Nabi nuh alaihissalam nggak bisa ngontrol anaknya, masih dalam keadaan kufur. Istrinya dalam keadaan kufur, istrinya loh Nabi nuh alaihissalam, istrinya Nabi lut Nabi Dia juga bisa dalam keadaan kufur. Tugas siapa? Kata Allah S.W.T. Baginda Nabi S.W.T. mengaudzubillahi minashaitan rajim. Ma'aleika illa albalab. Tugasmu hanya sampaikan. Selebihnya dia terima, enggak terima bukan urusan kita. Ya. Kalau kita targetnya penerimaan, teman-teman sekalian, kita mudah putus asa nanti. Kita mudah putus asa kerana sekali kita nasihatin orang ini enggak mau terima, kita berhenti nanti nasihatin dia. Tapi kalau targetnya penyampaian dan kita tahu setiap penyampaian ada pahala, kita tidak putus asa. Hari ini sudah panggil solat, besok panggil lagi solat. Jadi terus kita lakukan karena Setiap panggilan akan ada pahalanya Target dakwah, target nasihat adalah Penyampaian, selebihnya bukan urusan kita lagi Yang penting kita sudah menyampaikan Ikhlas Baiklah, ini pertanyaan Yang uh, kita baca juga Sebenarnya, tapi Semoga saja ini jangan disalahpahamin ya, Oleh kita semua Penanya mengatakan saya uh, Mantan pelacur Dan Alhamdulillah Allah memberikan saya Hidayah sunnah yang, ketika, yang pertanyaan saya adalah Ketika saya sudah bertaubat, Apakah saya berhak mendapatkan laki-laki soleh? Sangat berhak Tidak ada larangan sama sekali Dan orang soleh Teman-teman sekalian, terutama akhwat kita di belakang sana Orang soleh tidak akan melihat masa lalu anda Tidak ada urus saja sama masa lalu Banyak wanita-wanita kafirah Yang masuk Islam di zaman Nabi SAW Kemudian dinikah oleh para sahabat Tanpa ditanya Kamu dulu pernah zina enggak? Kamu pernah mabukkah? sekarang di depan mata kita ini mukminah selesai gitu kan itu tugas sih jadi insya Allah masih tentu saja bisa taubat itu adalah sesuatu yang menghapuskan semua kesalahan yang la yang lalu ketika saya menikah apakah saya harus memberitahukan masa lalu saya sama sekali nggak perlu dan tidak boleh pernah saya bahas dalam masalah adab Sebelum ini ya, ada adab rumah tangga Kalau gak salah, atau mungkin ke depannya nanti akan ada bahasan Tapi yang jelas ada adab Nanti uh, Dalam rumah tangga, suami istri Di antaranya teman-teman sekalian Salah satu penyebab Sakina wa, wa, wa rahmah ya, Ketenteraman dan kasih sayang Di antara suami istri Tidak mengorek-morek masa lalu pasangan Jadi ulama mengatakan Tidak layak dan tidak boleh Seorang suami bilang sama istrinya kamu harus bersumpah dan sama Allah dulu kamu pernah berzina enggak? Ini enggak boleh dia tanya. Istri juga enggak perlu jawab. Ini pernah ditanyakan ke beberapa majlis ulama' gitu. Untuk apa anda tanya sekarang? Kalau dia bilang, iya saya pernah berzina. Hah? Kan sakit hati sendiri kan? Untuk apa nanya? Enggak usah nanya. Ini orang depan mata kita sekarang solat malam, Masya Allah, berzikir, baca Quran, sudah inilah salih hadir depan mata saya. Tidak boleh juga istri begitu nanya. Kamu dulu sebelum menikah sama saya pernah berzina enggak? Pernah begini enggak? Bukan tugas kita itu. Allah sudah titipkan sekretaris gratis dua kiri kanan. mana dia pergi dijaga. Salah dihukum dari langit. Bukan tugas kita itu. Enggak usah ambil alih tugasnya malaikat. Banyak orang mau sibuk ambil alih tugasnya malaikat. Untuk apa? Kalau kelihatan depan mata kita yang salah, luruskan. Kan gitu. Simple sekali kok. Kalau tidak jangan dikorek-korek, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Jadi tidak perlu ceritakan masa lalu. Sekarang saya ini saya, mau terima saya inilah saya gitu kan, selesai, itu saja, itu yang saya tahu Allah Alam. Jadi tidak pernah, tidak, tidak ada urusannya untuk menyampaikan saya dulu pernah pelacur, saya dulu pernah begini, atau saya dulu pernah memakan riba atau saya dulu pernah begini sudah selesai, saya sekarang begini, pekerjaan saya sekarang ini dan saya mau menikah dengan anda selesai. Sekarang ke depan. Bukankah dosa zina akan bersih dengan dirajam atau dicambuk Lalu bagaimana dengan saya Tentu saja rajam dan cambuk itu Dilakukan oleh pemerintah setempat Yang menerapkan hukum Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Pemurah. Dan itu kalau kepergok Kalau kepergok Tidak ada dalam Islam itu pengakuan dosa Kayak agama katolik Datang ke pastor saya pernah buat begini Dipercikin air langsung selesai Kamu masuk surga Enak benar dalam Islam itu, betul kan? Tidak dalam Islam. Pernah ada sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah berzina Nabi alihkan wajahnya. Mungkin kau hanya cium. Dia datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah berzina Lagi Nabi, Nabi alihkan lagi wajahnya ke sini. Mungkin kau hanya memeluknya. Ya Rasulullah, saya berzina Nabi saw alihkan lagi. Mungkin, mungkin sampai orang ini melakukang mengatakan saya meletakkan kemaluan saya di kemaluannya ya Rasulullah. Nabi tadi maunya. Sudahlah pergi, taubatlah sana. Tidak ada pengakuan dosa ini. Tidak ada dalam Islam itu data mengaku saya dulu pernah begini, saya pernah... Tidak ada. Kalau kepergok, jelas pemerintah yang tangkap dihukum. Kepergok. Ya. Dan kalau kepergok ini, teman-teman, dia menyatakan taubatnya pun tetap dihukum. Pencuri ditangkap nih, kepergok oleh pemerintah, masuk penjara. Taubat. Hukumnya harus dikisos tangannya. Tetap dipotong walaupun dia taubat. Kepergok lain, tapi kalau orang tidak kepergok pernah mencuri dulu, sekarang sudah taubat. Tugas dia taubat kepada Allah Subhanahu Wataala, lalu dia kembalikan haknya yang pernah dicuri. Selesai masalahnya. Jadi tidak ada hubungannya, tidak usah, tidak usah dipikirkan harus dirajam ataupun harus dicambuk, ya, karena memang itu ada hukum sendiri. Apakah ada rukun menjenguk orang sakit seperti harus berudu, mengucapkan doa seperti hadis bukhari? Dan seterusnya sehingga kita mendapat keutamaan dalam menjenguk orang sakit. Kalau uduh tidak pernah saya temukan riwayatnya. Tapi menjenguk orang sakit adalah sunnah Nabi Alaihi Wasallam Mendoakan juga dengan doa-doa yang disunnahkan itu adalah bagian sunnah. Sudah kita jelaskan ini ya. Beberapa jenis doa-doanya sudah kita baca dan bagi teman-teman bisa kembali ke buku ini. Atau kembali ke masalah. Uh, buku apa namanya. Yang saya bilang tadi doa dan rukiah ya. Di awal pertemuan Terbitan Pustaka Ibnu Umar Ana seorang sekretaris pimpinan instansi pemerintah Pertanyaan Ana Kalau ada tamu yang datang mau ketemu pimpinan Ana Selalu tamu tersebut memberi Ana Atau kami sekretaris pimpinan uang Dan kami tidak pernah meminta apapun Dari setiap tamu yang datang Bagaimana hukumnya Dan itu merupakan sudah menjadi kebiasaan Tolak, gak boleh diambil Haram hukumnya Gak boleh teman-teman Antum kan sudah digaji di situ. Tugas antum memang Masukkan dia bertemu dengan atasan Tidak boleh buka ini Ini masuk dalam masalah sohokan Gak boleh Dikasih jangan terima Ini, kan? ini gak ada Tugas saya memang Mempertemukan anda Gak ada urusannya Gak ada hubungannya sama sekat Kalau kita buka itu Mengatakan saya tidak minta-minta Ya akhirnya sama saja Kalau orang itu yang kedua Atau orang yang ketiga datang Kita sudah rasakan Pertama dapat manfaat duit Sekarang kita mau kasih masuk Gak orang yang kedua Kalau gak bayar Hah? Kira-kira secara kejiwaan mau masukin gak? Hah? Mana jawabannya nih? Jujur jawabnya. Kalau ada orang 10 orang masuk, 2 orang sudah kasih kita duit, 8 orangnya gak bayar, mau dimasukin yang 8 orang. Sudah gak bakal dimasukin, karena kita sudah kena fitnahnya uang itu tadi kan? Eh hey, jangan, hindari semuanya. Kalau kita terikat dengan sebuah instansi, sudah ada akad sebagai pegawai, semua pemberian yang diberikan kepada kita, haknya perusahaan, bukan hak kita. Ada urusannya zaman kita. Kerana kita dikasih. Ditaunya Kena kita pegawai perusahaan itu kan. Terlebih lagi kalau dasarnya. Ada hal-hal yang tidak boleh oleh perusahaan. Jadi boleh gara-gara kita dikasih. Ya malah tambah haram. Tidak ya. nah, boleh teman-teman sekalian. Ini, ini sudah saya jelaskan dari riwayatnya Ibn Lutbiya. Ya. Seseorang yang diutus oleh Nabi SAW. Untuk mengumpulkan zakat. Nanti saya sarankan juga. InsyaAllah dalam pekan depan mungkin. Akan ada. Di upload di Youtube ceramah baru Pabrik Akbar kemarin di Makassar Itu beda buku tentang akibat makanan haram Masya Allah Dihadiri 15.000 orang kemarin Sangat banyak Dan e, sangat, insya Allah besar manfaatnya lah. Mudah-mudahan Allah ikhlaskannya kita Di ada beberapa e, hal yang sudah saya jelaskan e, Efek daripada memakan makanan haram Dan contoh-contohnya banyak sekali Di antaranya seperti ini Banyak orang-orang pegawai instansi dan seterusnya Yang akhirnya dikasih oleh perusahaannya tugas nih kamu tugasnya belanja di lapangan belanja ini, belanja itu karena belanja banyak di toko itu dapat diskon diskonnya disembunyi, dikembalikan ke perusahaan dengan harga nota asli dari mana hak kita ini? Hah? haram Wallahi haram teman-teman sekalian, haram gak ada hak kita, kita dapat diskon karena kita belanja pakai uangnya perusahaan kalau kita datang sendiri, lain uang kita sendiri, lalu dapat diskon itu hak kita tapi kita pakai nama instansi. Lalu kita anggap diskon itu punya kita dari mana ini. Atau dikasih hadiah HP. Dikasih hadiah TV. Kembalikan ke perusahaan. Bukan punya antum sama sekali. Haram ini teman-teman. Tidak -teman. boleh. Untuk apa menikmati yang haram. Doa kita tidak diijabah. Keberkahannya hilang. Dan banyak sekali efek-efek daripada. Mengkonsumsi yang haram ini. Jika kita mengubur mayit tidak sesuai syariat. Dosakah untuk si mayit atau yang menguburnya. Kalau mereka tahu. Dosa. Tapi kalau tidak tahu, insyaAllah, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Allah SWT memaafkan kesalahan-kesalahan memang yang salah, khatak namanya. InsyaAllah, Allah maafkan. Tapi sebaiknya harus dipelajari hukum seperti ini. Dulu anak ahli maksiat suka ke diskotik, ganti-ganti wanita, minum dan terjerat narkoba. Alhamdulillah sekarang sudah tawbat dan meninggalkan itu semua dan sudah rajin ibadah. Namun kenapa? masih terkena azab Allah seperti penyakit kelamin atau aids. padahal adik, oh ini tentang adiknya sudah lama bertobat, apakah penyakit ais adalah obatnya Ustaz ada obatnya ya tentu saja semua dosa yang kita kerjakan Bapak Ibu sekalian di muka bumi ini akan ada pembersihannya ada pembersihan kalau kita pernah gosipin orang misalnya setelah kita taubat jangan heran kalau kita digosipin juga Memang itu sudah begitu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Al min jinsil amal kata Nabi SAW. Balasan akan datang so dengan kadar perbuatan seseorang. Ya. Jadi memang kita harus tahu ada konsekuensi pembersihan dosa dalam sebuah hadis sohi. Kata Nabi SAW. Seorang Muslim terus diuji di dirinya, di keluarganya, di hartanya sampai dia dan keluarganya ketemu dengan Allah tidak tertinggal dosanya sedikit pun. Pembersihan dosa termasuk masalah penyakit ini sebenarnya. Jadi kan kalau dia sudah taubat. InsyaAllah ini pembersihan dari dosa-dosanya Dan pasti ada obatnya Kerana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih tidak Allah tidak menurunkan penyakit Kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya Dan terapi yang paling pertama sebelum terapi fisik luar Adalah terapi ruh, kejiwaan taubat nasuha Perbanyak istighfar ya. Bersihkan semua dalam jiwa kita ini Apapun yang berhubungan dengan maksiat, fasilitas dan segala Kemudian baru kita perbaiki obatin fisik Insya Allah itu akan sembuh Dengan izin Allah Saya tidak tahu secara khusus sekarang obat-obat apa saja Tapi insya Allah bisa konsultasi dengan teman-teman herbalis Yang mungkin lebih faham yang sudah punya pasien Yang menghadapi penyakit seperti ini Insya Allah bisa disembuhkan Bagaimana jika kita melihat kemungkaran Bahkan hal yang batil, namun kita diam karena merasa belum berani menegur, tapi sebenarnya kita ingin menegur, bukan diam karena tidak peduli Kalau khawatir, ada fitnah, maka yang kita lakukan adalah ingkar mungkar dengan hati Kata Nabi Alaihi Wasallam, siapa yang lihat kemungkaran, dia pungkiri dengan tangannya, powernya, kekuatannya Orang tua pada anaknya, atasan pada bawahannya, pimpinan negara pada masyarakatnya Dia terapkan peraturan, karena dia punya power kalau tidak bisa, makan dengan lisannya. Kalau tidak bisa, makan dengan, dengan hatinya. Itu selemah-lemah iman. Jadi harus mengirimkan hatinya. Yang Allah berikan hidayah. Minimal itu. InsyaAllah itu sudah cukup buat dia. Kami bertiga, kakak beradik, semuanya laki-laki. Ibu kami sudah meninggal, Ustaz. Ketika memandikan jenazah ibu kami, para tetangga menyuruh kami untuk memandikan ibu kami. Bagaimana pandangan Islam tentang hal tersebut? Kan sudah saya jelaskan tadi. Ya, Semestinya tidak boleh. Semestinya. Kalau sudah terjadi, tinggal beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang tidak boleh dilihat semasa hidup, tidak boleh dilihat pada saat mati. Sekarang pertanyaan saya pada Antum, bisa gak lihat ibunya tidak pakai pakaian selama hidup? Tidak boleh. Haram. Eh? Ada hukum meminta izin bagi orang tua. Di tiga waktu. Gitu kan? Di waktu pagi, di waktu menjelang sore, di waktu uh, habis makan malam Itu itu ada waktu-waktu yang diizinkan Untuk boleh masuk ke kamar orang tua kita Selainnya gak boleh, dilarang gitu kan Ada buku judulnya itu Etika meminta izin, terbitan Pustaka Tezkia kalau gak salah Buku itu bagus sekali, mungkin cuma 12 ribu atau 15 ribu bisa dibaca untuk itu Mohon doanya Ustaz Saya ingin keluar dari pekerjaan saya uh, Memulai berdagang Agar lebih fleksibel lagi mengikuti kajian Kajian sunnah saya berniat untuk membuka usaha toko agen penyediaan penyediaan air mineral dan barang konsumsi lainnya Hanya saja saya menerima berita kalau air minum Tidak usah disebutkan mereknya ya seperti merek-merek ini Adalah produk dari Israel dan kita tahu negara tersebut adalah musuh besar Islam Apakah jalan yang harus saya tempuh mengingat belum begitu jelas berita semacam ini Apakah benar atau tidak Pertama sekali bermuamalah dengan orang-orang non muslim dibolehkan ya bukan tidak boleh ya Berbisnis dengan orang non-muslim itu dibolehkan Tetapi kalau kita sudah jelas Bisnis-bisnis ini ternyata Memang membantu Memerangi Muslimin, ini, ya kita boleh Untuk memberhentikan Dan Alhamdulillah, produk-produk Jadi saya sarankan karena ini baru mau memulai usaha Sebelum mengambil kesimpulan Untuk terjun di usaha tadi yang disebutkan itu Coba paparkan beberapa jenis-jenis usaha Banyak sekali kan jenis usaha itu jenis usaha A, B, C, D semua di, Kemudian dipelajari positif negatifnya Kalau saya biasa pandu mahasiswa saya dulu Kalau masih di kampus Kalau setiap bimbang dengan sebuah poin Maka ambil sebuah kertas Coba terapkan ini sederhana tapi cepat sekali Jalan keluar gitu Kalau ada masalah apapun Maka tulis masalahnya Misal orang ribut suami istri Pertengkaran misalnya Atau dia mau kerja tetap lanjutkan kerja atau tidak. Tulis positif, negatif. Positifnya apa? Poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12. Negatifnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, Kalau saya tetap kerja, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Kalau saya keluar, ada ini, ada ini. ada ini. Nanti simpulkan. Berapa poin itu akan kita tahu, oh, ternyata positifnya lebih banyak. Karena kita yang lebih tahu masalah itu kan. Setelah itu insya Allah kita istigharakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala selebihnya tawakkal kepada Allah. Jika saya sudah memberikan nasihat tentang sunnah Rasulullah SAW Contoh sholat Tapi orang tua saya menjawab Ibu saya tetap bersikeras Tidak menjalankan Apa yang mesti saya lakukan Sedangkan setiap saya coba nasihat Hampir selalu ada perdebatan di rumah Berarti bedakan antara hal wajib dan hal sunnah Bedakan itu ya Jadi kalau orang tua kita meninggalkan hal yang wajib Nah ini kita harus Lebih intens dalam memberikan nasihat dan mendoakan Tapi kalau Amalan-amalan sunnah itu khiar. Orang boleh kerjakan, boleh enggak. Kan? Jangan dipaksain. Misal orang tua kita belum sholat duha, kita sudah sholat duha lalu kita ngotot kenapa ibu kita enggak sholat duha. Ibu sholat, ibu begini nasihatin, Sudah jangan ditekan dulu. Mungkin ada caranya dengan mendoakan, menghadiahkan buku, menggunakan orang ketiga yang mungkin didengar oleh beliau itu lebih baik. Ya? Bagaimana sholat Jumat di masjid yang tidak menapak tanah langsung seperti di mall? Soalnya kata teman saya sholat Jumat harus afdalnya di masjid yang demikian. Allahu'alam yang saya tahu tidak ada masalah ya. Selama tempat itu diniatkan untuk jadi tempat sholat, baik itu di lantai lima, lantai tujuh, di sebuah bangunan yang penting sudah diniatkan untuk masjid ya sudah. gitu kan? Sudah tidak ada masalah. Bagaimana adab seorang suami dalam menasihati istri yang tidak mau mendengarkan nasihat suami yang menggunakan jilbab atau khimar, ya mungkin cadar maksudnya. Apabila istri menentang terus dan tidak mau mendengarkan, bolehkah suami menjatuhkan tolak satu? Jangan buru-buru. Tolak itu, cerai itu berarti antara halal kemaluannya atau tidak. Hati-hati dengan kalimat ini. Kalau saya selalu sarankan dalam rumah tangga nasihat ini, Kalimat cerai itu bungkus baik-baik Taruh di berangkas di lemari Jangan pakai kecuali darurat Nanti kalau darurat betul baru dipakai kan? Kalau saran saya nasihatin dulu Luruskan, doakan, tanya sebab-sebabnya Untuk memecahkan permasalahan teman-teman Kalau kita berhadapan dengan manusia Kalau ada masalah dengan manusia Atau masalah yang sedang kita hadapin Cari penyebabnya Penyebabnya apa? Di penyebabnya itu kita perbaikin Kalau sudah diperbaikin tidak bisa baru kita Mengambil sebuah keputusan gitu apa sebabnya istri tidak mau berhijab misalnya? Kalau misal contoh, sebelum nikah, kita awam, dia awam. Memang tadinya kita sendiri juga mungkin tidak sholat. Mungkin bagi kita memang kita awalnya suka dengan perempuan yang tidak berhijab. Misal contoh, sekarang kita sudah ikut kajian, dia belum ikut kajian. Kita lagi semangat-semangatnya mempelajari Islam, lalu kita ajak dia, dia tidak mau. Wajar itu terjadi. Kalau saya melihat itu masih wajar. Karena memang dari awal dia tahunya kita, kamu juga dulu begitu kan bisa begitu kan? Beda kalau dia tadinya memang dasarnya sebelum nikah sudah dinasehatin sudah diluruskan dia janji mau pakai hijab kemudian dia tidak pakai hijab itu lain, gitu kan? Tapi kalau dari awalnya kita harus sabar resikonya itu. Bagaimana Nabi Luth dan Nabi Lot as sabar mendakwahi istrinya keduanya sampai meninggal dalam keadaan kafir, didakwahi. Jadi cerai itu bukan bukan bukan langsung menjadi sebuah solusi. Dalam masalah-masalah seperti ini teman-teman sekalian Dia dulu faktor-faktor penyebabnya faktornya penyebab. Kalau ada orang perempuan Istri kita berhijab tiba-tiba buka Lain Sama kasus kalau menggunakan khimar atau cadar Butuh waktu teman-teman sekalian ya. Dia sudah pakai jilbab Sebuah hal yang luar biasa karena di Indonesia Masih belum belum dianggap sesuatu Yang biasa gitu kan Kalau memang mau dengan wanita mu'mina Dari awal kita harus menikah dengan wanita seperti itu Jadi bukan jadi PR lagi kan Harusnya dari awal Antum menikah dengan wanita tidak berhijab dari awal maka itu konsekuensinya. Sabar, insyaallah, nikmatin prosesnya dalam bertikatan, nasihatin, luruskan, gitu kan? Karena saya khawatir kalau perempuan seperti ini belum masuk iman dalam hatinya pada saat antum bilang kalau kau nggak pakai hijab saya ceraikan kamu. Ya sudah ceraikan aja. Karena bagi dia tidak pakai hijab itu bukan pelanggaran. Bagi dia bukan sesuatu masalah. Mungkin kita khawatir nanti laki-laki lain lihat dan serusnya, tapi bagi dia mungkin dia tidak selingkuh dengan itu, gitu kan? Makanya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Allah memisahkan Antara satu pelanggaran dengan satu ketaatan Maksudnya begini Kecuali memang pelanggarannya besar sekali ya Syirik, murtad dari agama Tapi begini misal ada Saya kasih, pernah kasih contoh Kalau ada perempuan tidak pakai hijab di luar sana Berdosa dengan tidak pakai hijabnya kan Terbuka auratnya Baik pada saat azan dia masuk ke masjid Bawa tas kecil mu kena Tutup aurat lengkap semuanya Rukun sholat dipenuhi, syarat dipenuhi Sahkah sholatnya lihat Allah pisahkan antara pahala sholat dengan dia tidak pakai hijab di luar sana, bayangkan kalau Allah tarik tuh, ke dalam masalah sholat kan jadi ngaco sholat, jadi kita jadi susah nih, dalam arti kata maaf kalimat ngaco nanti ini dihapus dari benar, jangan lagi dipelintir nanti kadang-kadang kita tersalah sedikit, ini disalahgunakan saya juga manusia bisa salah jadi Allah dengan kemaha kemahamurahannya memisahkan ini, kan gitu, seperti itulah kita harus bisa pisahkan. Mungkin dia bermasalah di masalah hijabnya, tapi mungkin dia jaga sholat lima waktu. Mungkin dia baik melayani suami dari sisi biologis, mungkin masaknya, mungkin segala. Tinggal satu masalah ini. Ya, bagaimana kita bisa sukses memperbaiki dia? Jangan begitu ada masalah, teman-teman tinggalkan. Tidak, masalah dihadapin. Masalah dihadapin, pecahkan. Baru kita dianggap sukses di situ. Jelas ya. Jadi jangan buru-buru ini menjatuhkan tolak karena malah berbahaya. Ya? Malah berbahaya. Wah ini kayak orang bolak-balik Tadi suami nasihatin istri Sekarang dibalik Bagaimana jika suami yang sulit diberitahu Masih mendengarkan musik, isbal Menonton-tontonan yang banyak maksiat di dalamnya Sama jawaban saya Sebelum nikah begitu enggak? Kalau sebelum nikah begitu Jawaban saya sabar Dakwahi Sudah begitu Dari awal kenapa anda nikah sama manusia begini? Nah apa boleh buat nah, ini. makanya orang yang belum menikah ini kesempatan dari sekarang, pilih pasangan yang tidak bermasalah cari itu yang sudah hadir di pengajian taklim-taklim, ya, akhwat yang pakai jilbab, dari awal cari memang, sudah minta sama Allah begitu jangan lagi cari yang pakai roh pendek di pinggir sana di. Nah, ini jadi PR buat kita, akhwat di luar sana cari kalau azan masjid di saf awal nah itu saf awal, nah itu calon suami saya nah gitu bukan hanya pakai mersi di luar sana ha? sholatnya, jadi memang karena saya temukan banyak kasus yang sama ya. banyak ibu-ibu berharap suaminya temani dia sholat malam berjemah bagaimana caranya nah, oh, suaminya gak sholat dari awal memang memang dari awal flyboy, jangan kaget kalau dia nanti selingkuh habis menikah, memang orangnya begitu, dari sebelum nikah kan, jadi jangan kaget sabar, dakwahin, apa boleh buat itu konsekuensinya Allah a'lam bis sawab yang lain sudah saya sudah jauh, jam 8 lewat 15 <SILENCIO> akhirnya kita sampai subuh nanti di sini Baik mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini Bermanfaat buat kita semua insyaAllah Dan semoga majlis kita diberkahi oleh sang Pencipta Allah yang saya sangat yakin Allah sedang melihat kita Dan juga memberkahi majlis ilmu Sebagaimana janji baginda Nabi SAW Semoga semua pahala Atau amal soleh yang pernah kita kerjakan diterima olehnya Semua dosa yang pernah kita kerjakan Sekecil sampai sebesar apapun dimaafkan Dan diganti dengan kemahar murahnya menjadi pahala Semoga sisa umur kita ke depan Semuanya diberkahi di keluarga Di harta, di ilmu Dan juga puncaknya kita masuk surga tanpa hisap dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemahmurannya mengolong saudara kita di Palestin, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Afghanistan, dimanapun mereka berada dan tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan hati juga dengan jiwa kita. Dan sekali lagi semoga Allah dengan kemahmurannya menyatukan kita semua di surga, Fir'daus yang tanpa hisap, mania satukan kita di Majlis Ilmu yang mulia ini. Kalau benar-benar Allah, kalau salah dari saya pun dimaafkan, subhanallahumma bihamdika, insya'ilu an la ilaha inna Allah s.a.w. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.